私た s は、ah yeah.、私 a k の活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たち a 活 a を見つけたのは、私たちが、活動を見つけたのは、私たちの e 動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私たちの活動を見つけたのは、私 よし、バリニャ、ノルサイア、シャパジャボレー、セルウ、バンサンドネシア、ヤワガネガラルデシア、ソシュラン、ダウンダウンダウンダウンダウン、ウィアハッディ。メディティアラン、ソウランカトワディテール、エトゥ、ノンボトレアタン、ヤンボトラヤディノン、バワ、イネ、セブリア、ヤツオノギトゥロ。ヤボレ、ボン、セブリア、トロサイ a ラン、セブリア、 sebaiknya calon Presiden Republik Indonesia bukan Marjuki Ali kalau saya bilang, itu loh Pak Pak ya baik Pak Arifin s i l a k a n ya, menurut saya Pak, ya, mungkin b e l a k a n g a n ini d e m o k r a t i t u udah kisuhnya r luar biasa sampai ketuanya pun udah salah n g o m o n g terus ya ke menurut saya ya.、Uh, saya sih tidak mempersoalkan p e n g u s a h a atau tidak yang penting yang menjadi presiden ke depan itu adalah m e m i k i r untuk bangsa ini, bangsa ini mau berubah bagaimana, kalau militer sudah n g g a k bisa r u b a h mesti sipilnya juga bisa berubah, h a rasa u s dia mampu, tapi kalau seorang anggota DPR bicara seperti itu kalau menurut saya, dia sebenarnya sudah n g g a k layak lagi untuk duduk di sana, menurut saya g i juga ya, silakan Mitra Bisnis untuk Anda yang ingin memberikan komentar Anda di 6339160 Mitra Bisnis, Koran Tempo menulis k e t u a DPR Marzuki Ali menilai calon presiden seharusnya jangan berlatar belakang ke bisnis Karena akan rawan politik kepentingan dan sulit memisahkan motifnya Baik, sepertinya sudah ada di line telepon, Pak Alejo s i l a k a n Ya, s m a siang h y Pak Fahmi Ya, s i l a k a n Pak Ya,、eh, p a Marzuki Ali n gak g perlulah ya berbicara seperti itu ya Kita rakyat kan bisa menilai mana yang m e m u e n t i n g k a n dan memajukan negara kandas kiasi itu Demikian, terima kasih Pak Edison s i l a k a n Uh, Siang Mas Ya kita sedang berhadapan dengan para petinggi-pejabat tinggi yang sedang lunglai Yang sedang bingung dan galau Jadi apapun kalau mereka komentari Pasti komentar yang keluar itu tidak realistis Dan tidak akan bisa diterima oleh masyarakat Nah sekarang kalau jadi pengusaha emang urusannya apa? harus bisa tegas, tidak seperti sekarang. Kalau pemimpin yang bersih bisa tegas, maka itulah yang kita harapkan. Kalau dia tidak bersih, maka tidak bisa tegas seperti sekarang ini. Terima kasih, selamat siang. Iya, silakan m i マ r a Bisnis. Agus s i l a k a n Ya selamat siang pak ya Siang silahkan Itu harus dipahami Pak m a r z u k i Ali itu kan lembaga DPR itu lembaga politik Jadi itu statementnya statement politik Jadi bukan、uh, Jadi kita anggap angin lalu saja Kompetisi sebenarnya ya Nanti 2014 Siapa yang kira-kira memang Layak untuk kita pilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang track record yang selama ini kita saksikan di, di siapa t e r j a n g ketika menjadi pejabat nah tapi yang aneh ketika Pak Budiono berbicara mengenai birokrasi kemarin itu kan bukan statement politik itu statement karya yang harus dinampakkan di kebijakan-kebijakan di nah ini yang agak、uh, kita r u w e t sebagai r a k y a t biasa、nah, ini melihat lembaga politik komentarnya Bagaimana? Nah, sementara pejabat yang sudah punya kewenangan eksekusi malah berwacana. Nah, ini yang agak bulat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sudading bergabung. Halo, Pak Richard. Ya, selamat sore. Silakan, Pak Richard. Kalau kita l i a sebenarnya nggak ada hubungannya. Intinya, nomor satu, kita lihat seperti Jokowi. Dia punya jiwa untuk memimpin. Jadi, tahu lapangan. Di lapangan butuh apa? Jadi n gak g peduli, yaitu mau apa kek, mau pebisnis kek, mau apa kek. t e m a n masalahnya disini n gak g punya orang-orang seperti itu, yang mau bela, yang punya kejujuran n gak g ada. Semuanya cuma kepentingan dan miskin m e n t a l Terima kasih. Halo Pak Zainal. Halo. Mohon,、uh, ya. Radio、oh. Anda dikecilkan dulu Pak Zainal.、Oh, Oke,、okay. halo. Ya, silahkan. Kalau pendapat saya itu sebaliknya nih. Kalau kalau Indonesia kan presiden dari militer udah pernah yang dari sipil ya udah pernah yang belum pernah itu dari pengusaha. Kalau pengusaha biasanya itu ya karena dia udah kaya, mungkin dia nggak mementingkan kepentingannya memperkaya diri sendiri, nggak korupsi. Kalau pengusaha gitu nggak masuk. Halo Pak Hindi. Ya. よかった 手が出せばいいのに